Hey, penonton Pati semuanya. Ternyata masih kompak ya. Yang mana dalam event dalam momen dalam acara Gebyar Pesta Rakyat menyambut tahun baru 2010 ini, warga masyarakat Pati masih memberikan sedikit kepercayaan kepada monata yang dipimpin langsung oleh Mas Gatarianto yang datang dari Kota Lumpur Sidoarjo tepatnya dari Jalan Raya Kandangan Krembung Sidoarjo mo Nata, matur sembaduh dan kepada merpati fashion shooting matur sembaduh